Seperti yang sering dilakukan terhadap para pendatang baru, di ujung telepon sudah tersambung dengan penyanyi dan pecinta alam, Franky Sahilatua. Mas Franky, apa komentar Anda? Ya pendatang baru itu pasti selalu akan datang ke Jakarta, Pak ya. Karena jika Jakarta masih menjadi magnet, khususnya atau umumnya Jawa masih menjadi magnet ekonomi, semua orang akan datang ke Jawa, terutama ke Jakarta masa nah, harusnya cara menghindarkan pendatang baru itu bukan dengan melarang mereka masuk tapi bagaimana menyebarkan magnet, magnet ini tidak hanya sekedar di Jawa atau di Jakarta itu solusi yang paling benar tetapi kalau hanya mencegah orang masuk aja rasanya sebagai warga negara mereka punya hak untuk berada di mana saja di teritorial Indonesia ini artinya pembangunan yang merata mas Ya, seharusnya pembangunan yang merata itu kebijakan pemerintah bagaimana menyebarkan pembangunan itu tidak hanya sekedar di Jakarta atau di Jawa, tapi bagaimana penyebaran itu merata ke seluruh provinsi. Akhirnya, orang itu tidak harus dilarang-larang datang di Jakarta, dan itu juga akan menjadi program transmigrasi yang paling natural gitu ya. Jadi, orang itu mencari harapannya di mana mereka akan menuhukan mimpi-mimpinya itu, Pak. Nah, hari ini yang tersedia cuma di Jawa, khususnya di Jakarta. Apa yang menyebabkan tidak berhasilnya sosialisasi transmigrasi, Mas? Begini, Mbak, ya. Semua rumusan kalau bertemu dengan pulau sesak dan pulau kosong, itu tidak akan jalan, Mbak. Ada satu pulau yang sangat sesak, ada pulau yang lain yang kosong. Jadi Fenomena pulau sesak pulau kosong. Semua rumusan tidak akan berjalan, Pak. Rumusan sosial, rumusan ekonomi, rumusan apa saja, kalau dihadapkan pada pulau yang sesak, itu tidak akan jalan. Demikian juga kalau dihadapkan pada pulau yang kosong, itu tidak akan jalan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi program-program apa saja rasanya akan sia-sia Karena penyakit besarnya itu adalah semakin meningkatnya fenomena pulau kosong dan pulau sesak. Seringkali operasi justisi dikaitkan dengan HAM, Mas Frenki itu adalah bagian dari excess. Excessnya itu bisa meluas. Penanganan excess-excess ini kalau dengan kekerasan ya akan melanggar ham. cuma excess aja mbak. dari rumusan-rumusan atau kebijakan-kebijakan yang hanya jangka pendek aja ya. seharusnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan jangka panjang. jadi tidak ad hoc semua mbak. Kita tidak mencari akar masalahnya, tapi kita hanya menangani buah-buah masalahnya aja. Nah, buahnya itu bisa tumbuh di mana-mana, di semua ranting persoalan. Tapi yang harus diselesaikan itu oh, akar-akarnya, mbak. Akar-akar persoalan. Bagaimana sehingga buah masalah itu sudah subur tumbuhnya, gitu, mbak. Dalam hal ini, buah masalah datang baru. Demikian, Frenkisahila Tua. Saya Dewi Sintawati.